Assalamualaikum saudara berita malam edisi hari ini Jumat 23 Maret 2018 dibacakan Ardiansyah. Amblasnya badan jalan nasional di Subul akibat longsor yang makin parah. tangkap dua kakek dan seorang nenek terkait kasus ganja. Pembunuh Nia Aisyah Kerutan diserahkan ke jaksa.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 Sedarilu 16 nyabaran jalan nasional yang menghubungkan Aceh Sumatera Utara, tepatnya di Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota Sebu akibat longsor yang semakin parah. Longsor terakhir terjadi kamis kemarin hingga merubuhkan tiang listrik. Kasar Lantas Polres Aceh Singkila KP Syukrip Pandigoro mengatakan longsor terjadi saat hujan melanda daerah tersebut. Lokasi Jalan Amblas kali ini berada tidak jauh dari Jalan Amblas sebelumnya yang terpaut ratusan meter dari Mapolsek Penanggalan. Satelantas Polres Aceh Singkil menerjunkan personel untuk mengamankan arus lalu lintas di lokasi. Pasalnya longsor turut menyebabkan rubuhnya tiang listrik sehingga semakin rawan. Sederlun Aparat Satuan Res Narkoba Polres Aceh Tamiang menciduk 3 tersangka kasus narkoba jenis ganja. ...terdiri dari dua orang kakek dan seorang nenek di lokasi terpisah. Dua pria yang ditangkap yaitu Khairuddin, 56 tahun, warga Tanjung Sementuk... ...dan Iswadi, 51 tahun, warga Kota Lintang. Keduanya asal Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Kemudian seorang nenek yaitu Rubianti, 69 tahun, asal desa Halban, Besitang Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Kasat narkoba Polres Aceh Tamiang, Ibtu Yudi Yustira, mengatakan awalnya tim narkoba menangkap tersangka Khairuddin... Di Tanjung Sementuk Setelah digrebek dari tersangka ditemukan Satu paket kecil ganja dibungkus kertas koran Dan disimpan di dalam kantong Kemudian petugas membawa tersangka Ke rumahnya dan menyita kembali Tiga paket kecil ganja seberat 20 gram Kepada penyidik tersangka Hairudin mengaku membeli barang haram itu Dari tersangka Iswadi Kemudian penyidik langsung bergerak menuju rumah Iswadi Di kota Lintang dan menangkap tersangka Iswadi Dari tersangka Polisi menyita 31 gram Narkoba jenis ganja Ternyata Iswadi juga mengaku barang haram ini dibelinya dari Nenek Rubiati asal Langkat, Sumatera Utara. Petugas langsung menuju rumah tersangka Rubianti dan berhasil mengamankan barang bukti 1.100 gram ganja. Saat ini ketiga tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres, Tamiang. Darlun Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Utara pada Kamis kemarin menerima Ahmad Ibrahim, 46 tahun, tersangka asal menasah Kubang Samtalira Aron dalam kasus perampokan sekaligus pembunuhan terhadap Aisyah yang dilimpahkan penyidik reskrim Polres Aceh Utara. Diberitakan sebelumnya, nek Aisyah diduga dirampok di rumahnya di desa Cibrek Tunong, kecamatan Samtalira Aron, Aceh Utara pada 22 Desember 2017. Pelaku juga membuang korban ke dalam sumur dengan posisi kepala ke bawah. Saat ditemukan di dalam sumur, korban masih hidup, namun Nek Aisyah meninggal tidak lama kemudian saat dirawat di puskesmas. Pada 23 Desember 2017, polisi membeku tersangka. Kasat Reskrim Polres Aceh Utara Ibtu Refki Syah mengatakan setelah berkas tersangka dinyatakan lengkap, kemarin tersangka diserahkan ke jaksa untuk menjalani sidang. Bersama tersangka, polisi melimpahkan barang bukti kepada jaksa. Barang bukti tersebut berupa satu unit sepeda motor, satu unit handphone, dan sejumlah barang bukti lainnya. Sedarlun hasil panen padi di berbagai kecamatan di PD kali ini menurun dari hasil sebelumnya. Kali ini petani rata-rata memperoleh 2 hingga 3 ton dalam setiap hektar. Padahal biasanya setiap musim panen, rata-rata petani memperoleh hasil mulai 7 hingga 8 ton per hektar. Syukri Ahmad, petani di Kemukiman Tubing, Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi, mengatakan, setelah ditimbang, hasil panen padi musim rendengan tahun ini menurun hingga 40%. Menurutnya, penurunan hasil panen disebabkan beberapa faktor, utamanya yaitu persoalan pasokan pupuk, baik Orea, Ponska, hingga SP6, tidak berjalan normal alias langka. Kecuali itu serangan hama walang sangit dan populasi yang lebih tinggi sehingga menyebabkan bulir tanaman padi menjadi tidak berisi. Berbagai upaya telah dilakukan termasuk membasmi dengan peptisida namun tetap tidak maksimal. Persoalan suplai air yang tidak maksimal dari saluran irigasi juga mempengaruhi hasil panen. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Belum 2 unit rumah dinas guru di Komplek SDN 12 Jempa, Cok Mego, Kecamatan Jempa Biren, rusak berat sehingga guru tidak bisa menetap di rumah dinas tersebut. Menurut guru dan warga rumah dinas guru di desa pedalaman itu rusak sejak beberapa tahun lalu namun hingga kini belum direnovasi sehingga tidak bisa lagi menetap di rumah dinas dan terpaksa pulang ke rumah yang jauh dari sekolah di desa pedalaman tersebut. Husaini, guru SD Negeri 12 Jempa mengaku Saat ini tidak ada guru yang menetap di rumah dinas dekat sekolah yang berada di pedalaman itu. Sehingga saat musim hujan, sekolah di desa Cotmugu terpaksa diliburkan. Karena guru yang mayoritas menetap di kota itu tidak bisa ke sekolah, lantaran jalan menuju ke sekolah rusak berat serta berbukit dan sulit dilintasi kendaraan bermotor. Terkait kondisi tersebut, Kepala SD Negeri 12 Jempa, Munzir, berharap dinas terkait memperbaiki rumah dinas guru sehingga guru bisa mengajar di sekolah pedalaman itu. Ia juga meminta jalan menuju sekolah ke desa Cotmego mulai dari desa Belanggandai di Aspal sehingga saat musim hujan, murid dan guru tetap bisa sekolah tanpa harus diliburkan. Zadlun Wakil Wali Kota Langsa Marzuki Ahmad, Jumat pagi melantik dan mengambil sumpah sebanyak 40 Kepala SD dan 6 Kepala SMP, serta satu Jabatan Dinas Kesehatan. Acara pelantikan pejabat baru itu berlangsung di Aula Cak Don Langsa. Pada kesempatan tersebut, Marzuki Hamid mengatakan, pelantikan kepala sekolah yang baru penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan masyarakat. Wakil Walikota juga mengingatkan kepada kepala sekolah yang baru agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Apabila tugas dan tanggung jawab tidak dijalankan sesuai tupuksi, maka ke depan akan dilakukan evaluasi. Marzuki Hamid mengatakan dari beberapa sekolah sebagai sampel yang selama ini dimonitor oleh dirinya dan wakil wali kota Usman Abdullah, kondisi pendidikan di sekolah belum memuaskan. Padahal banyak yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai Sekian berita malam ini Jumat 23 Maret 2018 Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul waktu Indonesia Barat Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di situs internet follow juga Twitter